السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا ولا يشرك في حكمه أحدا وخلق الجن وجعلهم طرائق قددا والصلاة والسلام التامان الأكملان على حبيبه المصطفى wa ala alihi wa sahbihi dza wis sidqi wal wafa wa ala alihi wa ashhabihi dza wis bapak ibu sekalian para jamaah masjid agung jameq kota malang yang semoga kita semua senantiasa dibahagiakan dimuliakan dan diridhoi oleh allah subhanahu wa taala senantiasa dimudahkan bagi kita jalan kebaikan kita dimudahkan untuk melakukan perbuatan baik mengucapkan kalimat yang hanya baik dan bermanfaat dan semoga kapanpun kita wafat kita wafat dalam keadaan melakukan puncak kebaikan kita dalam keadaan husnul khatimah amin ya robbal alamin alhamdulillah pada malam hari ini setelah empat pertemuan kita absen dulu dari mengkaji tafsir yang sudah diistikamahkan oleh guru kita bersama Kyai Haji Muhammad Basari Alwi. Malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian yang e, sudah dibiasakan ini yakni pelajaran tafsir Jalalain dengan mengambil dari beberapa kitab yang lain. Semoga apa yang kita niatkan dan kita amalkan serta kita kaji menjadi ilmu yang barakah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah pertemuan satu bulan kemarin kita sudah membahas paling tidak tiga ayat dari surat ad-duha tiga ayat surat ad-duha yang berbunyi wad-duha demi waktu matahari sepenggalahan naik wal-layli saja Dan demi malam apabila telah sunyi Dua ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala ber, bersumpah Bersumpah dengan kalimat yang ada dalam dua awal dua ayat awal surat Ad-Doha Kemudian pada ayat yang ketiga Mawadda'aka rabbuka wa maqala Tuhanmu wahai muhammad Tidak meninggikan kamu Dan ti tidak meninggalkan kamu Dan tidak pula benci kepadamu Ini ayat yang ketiga Yang sudah kita kaji Beberapa sababun nuzulnya Penyebab diturunkan ayat tersebut Dan beberapa pelajaran Yang bisa kita ambil Malam hari ini Kita akan mengkaji ayat yang keempat Ayat yang kelima Dan seterusnya insyaallah Ayat yang keempat ini Bisa dikatakan sebagai jawaban dari sumpah Allah subhanahu wa ta'ala Ayat yang kedua itu adalah sumpah Ayat yang pertama dan ayat yang kedua Sedangkan ayat yang keempat ini merupakan jawaban atau materi apa yang disumpahkan Misalnya kalau kita membahasakan demi Allah Ini sumpahnya apa yang disumpahkan misalkan setelah itu kita mengatakan demi Allah saya sudah melakukan ini maka saya sudah melakukan ini dalam bahasa Arab namanya jawabul qasam materi atau sesuatu yang disumpahkan maka sekali lagi pada ayat yang keempat ini dikatakan sebagai jawabul qasam apa yang disumpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah menyatakan Walal akhiratu khayrul laka minal ula Yang kalau diartikan Dan sesungguhnya Akhir itu lebih baik bagimu Dari permulaan Apa yang dimaksud akhir Apa yang dimaksud dengan permulaan Dijelaskan dalam tafsirul jalalain Atau tafsir al jalalain Walal akhiratu khayrul laka minal ula Walakhiratu khairullahka, lima fiha min alkaramati laka. Dan sesungguhnya hari akhirat itu, wahai Muhammad, itu lebih baik bagimu. Mengapa lima fiha min alkaramati laka? Karena di hari akhirat nanti itu ada pemuliaan-pemuliaan yang lebih untukmu. Ada karomah. Karamah, ada keistimewaan-keistimewaan yang akan dibelikan, diberikan oleh Allah kepadamu, wahai Muhammad. Minal ula, lebih baik dari apa? Minal ula daripada permulaan lid dunia, karena kefanaan dunia fana ini. Al-Imam Ibnu No'iyad pernah mengatakan, Seandainya dunia ini adalah emas, tapi dia akan sirna. Dan akhirat itu adalah tembikar. Tapi dia akan abadi dan kekal. Maka tentu orang yang berakal akan mempertahankan dan memperjuangkan tembikar itu. Daripada emasnya. Mengapa? Karena tembikar ini akan abadi. Sedangkan dunia yang diibaratkan seandainya itu adalah emas. Tapi akan binasa, akan fana, akan hilang. Lalu mengapa akan dipertahankan oleh manusia? apalagi bagi orang yang beriman akhirat bukan lagi tembikar akhirat bagi mereka adalah emas intan permata yang sangat berharga sudah berharga itu akan kekal abadi itu akan selama-lamanya maka kemudian lebih baik lagi bagi orang yang beriman untuk kemudian memperjuangkan apa yang akan dia dapatkan di akhirat para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Kalau kita memperhatikan tahapan kita sebagai manusia, manusia siapapun itu akan melewati paling tidak lima tahapan. Yang pertama dulu pernah kita sampaikan, yang pertama adalah alam azali, alam arwah, yang kedua adalah alam janin, yang ketiga adalah alam dunia sekarang ini, yang keempat alam barzah, dan yang kelima adalah alam akhirat. Nanti sebenarnya dari 5 ini kalau dirinci lebih banyak lagi tahapan-tahapan yang akan kita lalui bersama. Manusia setelah kematiannya itu akan melewati tahapan apa saja? Pertama dia akan melewati akan memasuki maaf, akan memasuki apa yang disebut sebagai alam kubur. Alam kubur. Alam kubur ini disebut juga sebagai alam barzakh. Barzakh itu adalah pemisah Mengapa dikatakan sebagai pemisah? Karena alam kubur ini memisahkan antara dunia yang fana dengan akhirat yang akan selama-lamanya. Memisahkan antara dunia sebagai darul amal, tempat kita beraktivitas dan akhirat tempat kita mendapatkan balasan atau sebagai darul jaza. Dan nanti kalau manusia sudah masuk alam kubur, akan kemudian terjadi kehancuran alam semesta setelah kehancuran alam semesta akan ada hari yang namanya hari kebangkitan setelah hari kebangkitan nanti akan ada lagi yang disebut sebagai padang mahsyar setelah padang mahsyar akan nanti disebut ada etapa tahapan yang disebut sebagai syafaat orang-orang yang kemungkinan dapat syafaat atau tidak dan syafaat yang paling besar adalah syafaatul uzma syafaat dari nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam Pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan Sebenarnya Antara orang yang beriman pun Juga akan bisa saling memberikan syafaat Dalam hadis Yang dulu pernah kita sampaikan Ada orang-orang yang sudah masuk Di surga Tapi kemudian Mengajukan beberapa pertanyaan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah kami dulu di dunia Punya teman Mereka itu Sholat bersama kami ya hujuna ma'ana Mereka haji bersama kami Sakloter, Gusti Allah alaikullo. Ya sumuna ma'ana Mereka berpuasa bersama kami Tapi ya Allah Kok saya tidak mendapatkan mereka di surga Maka Allah Memerintahkan mereka untuk mencari Mereka di dalam neraka Ternyata setelah ketemu Allah memerintahkan Orang-orang beriman itu untuk mengeluarkan Mereka Ini yang dikatakan syafaat Terjadinya syafaat antara orang yang beriman Makanya menurut Al-Hasan Al-Basri Hadis ini menganjurkan kepada kita Supaya memperbanyak teman-teman yang soleh Al-istighfar Al-istighfar memperbanyak bil-ashabi salihin Untuk memperbanyak teman-teman yang baik Karena antar teman yang baik ini Saling memberikan syafaat nanti Ketika sudah dikeluarkan teman-temannya Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa kasarnya kemudian nantang. Wahai orang-orang beriman cari lagi, sudah enggak ada gusti Allah, cari lagi, barangkali ada di antara di dalam neraka itu orang-orang yang masih punya iman meskipun sebesar dinar, sebesar mata uang, cari lagi barangkali masih ada. Dicari lagi ternyata masih didapatkan dikeluarkan dari dalam neraka. Ini yang pertama syafaatul uzma syafaat yang paling besar adalah syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakoni sebagai umat kanjeng Nabi dan kita semua benar-benar mendapatkan syafaat dari beliau di hari yang penuh dengan kesulitan itu. Allahumma amin. Makanya ada orang yang sangat pinter, ternyata karir dunianya itu tidak terlalu moncer padahal kalau dia seandainya ngelamar kerja perusahaan mana yang akan menolak itu? ternyata setelah ditanya mengapa anda tidak punya jabatan ini tidak punya mengejar, mengejar gelar ini beliau dengan penuh kebijaksanaan mengatakan cukup bagi saya memiliki dua gelar saja cukup saya mendapatkan dan mengejar obsesi yang harus saya dapatkan adalah saya mendapatkan dua gelar atau dua status saja yang pertama status sebagai abdullah Hamba nipun gusti, gusti Allah. Orang itu kalau sudah diakoni sebagai hamba Allah. Sudah ini status yang paling tinggi. Dan status gelar yang kedua yang terus saya kejar selama ini berhari-hari. Sepanjang hidup saya adalah gelar sebagai ummatu Muhammad. Umati pun Nabi Muhammad alaihi wasallam. Orang itu kalau sudah diakoni sebagai pun kanjeng Nabi. Ada potensi besar. Ada kemungkinan besar dia mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Setelah padang mahsyar Padang mahsyar dikatakan sebagai hari Bagaimana orang itu mengejar syafaat Dan nanti baru kemudian hisap Setelah hisap penyerahan catatan amal perbuatan Setelah penyerahan catatan amal perbuatan Kita semua akan masih memasuki hari mizan Dimana amal perbuatan kita ditimbang Kemudian kita masuk ke suatu tahap Yang disebut sebagai telaga atau alhaut Baru kemudian sirat atau jembatan yang membentang di atas neraka jahanam dan nanti setelah itu terklasifikasi. Siapa yang termasuk ahli surga, penghuni surga, dan siapa yang termasuk na'udzubillah ahlun nar, atau orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah sebagai penghuni neraka. Bapak-Ibu sekalian, sangat panjang sekali tahapan. Kalau kita perhatikan, usia umat Nabi Muhammad itu antara 60-70 tahun. İnna ummati ma in. Sesungguhnya usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang dikasih lebih 70 tahun lebih, ada yang belum belum 60 tahun sudah dipensiun dinikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Jumat kemarin ketika kami landing di Soekarno Hatta, buka WhatsApp, dapat kabar kakak saya nomor 3 meninggal dunia. Ya sudah, Beliau sudah lama kena asam lambung dan jantung, tapi sekitar 3 tahun atau 4 tahun. Tapi hari-hari terakhir sehat, tidak ada keluhan apa-apa. Hari Kamis mendatangi wisuda anaknya di Jakarta. Kemudian pesawat mau pulang ke Surabaya. namanya uh, Delay yang asalnya jam 5, baru take off jam 9. Nyampe di Juanda setengah 11, kemudian istirahat istirahat di Sidoarjo di rumah Kakak karena sekalian nunggu besoknya kami akan datang kemudian jam sekitar jam 12 masih makan malam kemudian tidur subuh-subuh dibangunkan sudah meninggal dunia perkiraan dokter sekitar satu jam sebelumnya sekitar jam 3 pagi sekitar jam 3 pagi usia beliau 53 tahun 53 tahun berarti belum belum 60 tahun sudah Dipensiyon dini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ziyarah ke Uhud. Kita ziyarah ke pemakaman Bakir. Di Uhud ada makam Sayyidina Hamzah. Kalau kita fikirkan, diantara keutamaan ziarah kubur itu adalah dikrul, maut kuntunahaytukum an ziaratil kuburifazuruhah fa maut. Saya dulu kata Nabi Muhammad melarang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruhah. Sekarang ziarahlah kubur-kubur itu. Ini perintah, ini izin dari Nabi Muhammad bagi kita untuk boleh menziarai kubur. Salah satu hikmahnya, Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian terhadap adanya kematian. Kalau kita pikirkan, Sayyidina Hamzah, para sahabat itu, Sudah berada di alam kubur 1400 tahun yang lalu. 14 abad yang lalu. Coba kalau kita bandingkan dengan usia manusia usia umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun, usia kehidupan setelah kematian masuk di alam kubur. Masuk di alam kubur ada yang 1400 tahun. Ada yang lebih dari itu, ada yang 1000 tahun, ada naudzubillah kalau kemudian Firaun di zaman Nabi Musa, berapa ribu tahun dia berada di alam yang disebut sebagai alam kubur. Itu baru yang dinamakan alam kubur alam yang pertama kali akan dimasuki manusia ketika nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nunggu hari kiamat kehancuran alam semesta setelah alam semesta ini hancur masuk ke hari kebangkitan manusia dibangkitkan semuanya kemudian dikumpulkan di padang yang namanya adalah padang mahsyar berapa ribu tahun manusia berada di padang mahsyar Dalam satu keterangan Manusia berada di Padang Mahsyar Selama 50 ribu tahun Manusia berada di Padang Mahsyar Selama 50 ribu tahun Coba kalau kita bandingkan dengan hidup di dunia Sekawan dosa tahun, seket tahun, petong tahun Ini di Padang Mahsyar salah satu tahapan saja Itu 50 ribu tahun 50 ribu tahun Dan kalau kami membaca tafsir Asya'rawi yang disusun oleh Asya'rawi atau disebut dengan tafsir khawatir ternyata manusia itu ketika berada di padang mahsyar itu berdirinya tidak di atas telapak kakinya. Manusia berdiri di padang mahsyar faukal anamil di atas jari-jari kakinya. Lek corot yang malang ya. Nabone, jenjit Coba ngadek tahun jenjit Makanya Wangsul Dugim Masjid dengan latihan 1 menit kemauan. ngadeg dalam keadaan ini 50.000 tahun dalam keadaan jenjit. Apakah semua berat seperti itu? Apakah semuanya selama itu 50.000 tahun? Ternyata tidak. Ini pelajaran bagi kita bagaimana kita memperjuangkan dan mempertahankan keimanan kita. Memperjuangkan, mempertahankan Islam kita, Mugimugistan dan Husnul Khotimah. Allahumma amin pokoknya orang itu iman ternyata tidak seberat itu disebutkan di sini dalam kitab Lawamiul Anwar ternyata yang 50.000 tahun itu hanya untuk orang kafir, orang munafik dan orang mujrim, orang-orang yang ahli maksiat. Penggaweane orientasi, ini, orientasinya cuma kepingin maksiat, kemauan. Tapi bagaimana dengan orang yang beriman? Disebutkan dalam kitab Lawamiul Anwar Al-Bahiyah Karya Al-Imam As-Safarayni Al-Hambali Wa rawal imamu Ahmad Imam Ahmad meriwayatkan suatu hadis Wa Abu Ya'la Termasuk yang meriwayatkan adalah Abu Ya'la Wa Hibban Dan Imam Ibn Hibban Fi sahihih Dalam kitab sahih Ibn Hibban. An-Abi Sa'idin Al-Khudri Dari seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an An-Rasulillah Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu kal bahwa kanjeng Nabi ini da'wah. Ketika beliau menafsirkan ta'rujul mala'ikatu warruhu ilaihi. Fi yawminkana miqdaruhu khamsina alfasana. Dimana satu hari di hari akhirat nanti. Sebanding di dunia dengan 50 ribu tahun di dunia. 50 ribu tahun di dunia ada ahli matematika yang kemudian ngitung kira-kira kita di dunia itu cuma 6 menit sekian saja kita 60 sampai 70 tahun bila dibandingkan dengan alam akhirat kita ini seakan-akan hidup cuma 6 menit sekian detik saja 6 menit sekian detik saja mboten niku wonten sing eker-ekeran, wonten sing ngengkelan, wonten sing ngamuh, wonten sing rebutan warisane tiang sepai enggak mau pakai ilmu faraidh. Eh. wonten sing membuli, wonten sing 6 6 menit sekian detik saja. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini. Alfasana. Surat Al-Ma'aridh ayat 4. Bahwa satu hari di akhirat nanti sebanding dengan 50.000 tahun. Fakila. Seorang sahabat kemudian mendikat, "Ma'at wala hadal yaw. ya Rasulullah, sungguh panjang sekali hari di hari kiamat di hari akhirat nanti itu. Sangat panjang sekali." Faqalan Nabi, Nabi kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Wallazi nafsi biadi." Demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya. pun demi Allah. Kanjeng Nabi kemudian bersumpah innahu layu yukhaffaf 'anil mu'min sesungguhnya akan diringankan bagi orang-orang yang beriman hatta yakuna 'alaihi sampai satu hari itu bagi orang yang beriman di hari akhirat nanti akhaffa min salatin maktubah lebih ringan rasanya daripada satu salat fardu saja katakan kita nanti salat isya Salat Isya engkang pulolan lan panjenengan lampai pinten menit? Katakan antara 5 sampai 10 menit. Dawih pun Kanjeng Nabi bagi orang yang beriman satu hari itu lebih ringan di hari akhirat nanti bagi orang beriman lebih ringan rasanya daripada pelaksanaan satu kali salat salat fardu. Tidak sampai rasanya seperti 50.000 50.000 tahun makanya semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita sebagai orang-orang yang beriman yang tidak harus seberat satu hari 50.000 ribu tahun jenjit dan padang maksar 50000 ribu tahun na'udzubillah min dzalik. kalau ternyata orang itu beriman meninggal dunia dalam keadaan membawa imannya satu hari hanya lebih ringan lebih ringan daripada pelaksanaan satu salat satu salat fardu bapak ibu sekalian Itulah beberapa keterangan untuk ayat yang keempat Yang bunyinya tadi Walal ula. Dan sesungguhnya akhir itu Atau hari akhirat itu Lebih baik bagimu wahai Muhammad Daripada permulaan Yakni alam di dunia yang fana Yang tidak abadi ini Semoga kita termasuk mengikut umat Nabi Muhammad SAW, Kita dikatakan sebagai orang yang Akhirat kita itu lebih baik daripada dunia Akhirat itu darul jaza tempat kita bayaran sudah. Kalau dunia ini darul amal tempat kita bekerja. Nyambut gai kali bayaran enak nyambut damelin apa bayarannya? Enak pas bayaran pas nyambut damelin kita dah soro. Kalau kita ini harus sholat lima waktu harus puasa sebulan yang wajib haji harus berhaji kemudian lagi menahan kemaksiatan ini semuanya pekerjaan yang berat tapi dengan kematian. Agama mengajarkan kepada kita suatu doa. Allahumma ja'al mautana qati'an likulli Ya Allah jadikan kematian kami ini pemutus segala kejelekan, pemutus segala kesusahan. Kulo niki enggak ada sakit Gusti Allah. Sakit kulo niki suara tapi dengan kematian saya pun ini sakit saya ini akan berhenti berubah dengan kenikmatan-kenikmatan yang Engkau karuniakan. Allahumma ja'al mautana qati'an likullisyar Ya Allah, jadikan kematian ini pemutus segala kejelekan Susah tendonya Dengan kematian berubah menjadi nikmat Ini orang yang beriman Tapi kalau orang yang kafir, orang yang ahli maksiat, Kematiannya justru pembuka jalan Kesusahan yang makin susah daripada Kondisi sulit yang dihadapi di dunia Luar biasa doa ini Allahumma ja'al mautana qati'an likullisyar Mari kita baca tiga kali. Semoga dengan tiga kali baca. Langsung hafal. Dan kita bisa mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma ja'al. Allahumma ja'al. Allahumma ja'al. Mautana. Mautana. Mautana Kati'an Kati'an Kati'an Likulli syarrin Likulli syarrin Likulli syarrin Kita potong jadi dua Allahumma ja'al mautana Allahumma ja'al mautana Allahumma malikul ishar. Mengapa? Malek. Allahumma ij'al ja mautana qati'an likul Sepindah malek. Allahumma ya Allah ij'al al jadikanlah mautana kematian kami. Qati'an pemutus, penghenti. Likul semua atau setiap kejelekan, kondisi yang tidak menyenangkan. Pangapunten tiang sakit asam lambung. Niki enak napa no enak? Enak. Tapi lek sedo asam lambunge langsung waras napa no Langsung waras. Cuma ningali lek tiang niki ahli maksiat, manten-manten nggih soro, tambah soro Agap Adab di hari kiamat sedemikian rupa. Di hari akhirat sedemikian rupa, tapi kalau orang itu beriman, asam lambungi menghapus segala dosanya, nanti berubah menjadi kenikmatan kenikmatan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud doa dari Allah Majaal Mautanakati Anliqul di dunia kita susah payah, yang kemarin lakadhalak nul insan nafikabat, tapi berubah bagi orang beriman dan ahli ibadah di akhirat nanti menjadi kenikmatan-kenikmatan Allahumma ja'alna minhum semoga kita termasuk mereka amin ya rabbal alamin Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah ayat keempat sudah selesai sekarang ayat yang keenam Ngantuk standan panjenengan Mantun kawan ngetes konsentrasi napa Ayat yang keempat sudah kita bahas sekarang ayat yang kelima Allah berfirman saufa karunia kepadamu kapan yang dimaksud dengan nanti itu nanti itu kapan fil akhirah di alam akhirat minal khairat berupa kebaikan-kebaikan atau anjazilan -kebaikan, pemberian yang sangat besar Fatardo maka engkau akan menjadi puas wahai Muhammad Engkau akan menjadi orang yang rela menerima dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadamu di hari di alam akhirat nanti. Ini salah satu janji Allah kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad akan diberi keistimewaan, kemuliaan, kenikmatan oleh Allah di alam akhirat. Lalu bagaimana respon Nabi Muhammad ketika mendengarkan ayat ini? Apakah kenikmatan itu hanya akan beliau miliki sendiri? Maturnuun nuwun Gusti Allah kula diparing kenikmatan ingkang kuwatah. Apakah beliau hanya memikirkan beliau sendiri? Ternyata apa respon Nabi Muhammad ketika mendapatkan ayat mendapatkan ayat ini dari Allah melalui Malaikat Jibril? Faqala <tul> sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian langsung bersabda, langsung menyatakan, idan, kalau seperti itu ya Allah, la arda. Saya tidak merasa puas. Saya belum hati saya ini belum merasa puas dulu. Wawahidun min ummati finar. Sedangkan salah satu dari umat saya masuk ke dalam neraka. Jadi di sini ternyata kebaikan itu tidak dimonopoli oleh Nabi Muhammad. Dalam ayat yang kelima ini Allah menyatakan kamu ini akan diberi kepuasan, diberi kenikmatan oleh Allah sampai hatimu puas. Nabi Muhammad menjawab, hati saya belum puas. Kalau salah satu dari umat saya masih ada berada di dalam, masih ada di dalam neraka. Ini luar biasanya Nabi Muhammad. Makanya dalam ayat lain disebutkan, hari sun alaikum bil mu'minina ra'ufur, ra rahim. Nabi Muhammad ini sangat memperhatikan keselamatan kita. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Sangat penyayang, sangat lembut terhadap orang-orang yang beriman. Ini yang tadi kita sampaikan dua status yang harus kita kejar. Yang pertama sebagai Abdullah hamba Gusti Allah dan status yang kedua sebagai ummatul Muhammad atau ummatipun Kanjeng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kelima ini yang secara tepat disebut sebagai jawabul qasam tadi itu. Materi yang disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi maknanya di sini adalah dunia dan akhirat. Eh, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslimah An Abi An Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq meriwayatkan. Walal akhiratu khairul ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Aima indhi fi marjaika ilayya ya Muhammad. <tuhairu> Seakan-akan Allah menyatakan, tempat kembali mu di hari kiamat di sisiku wahai Muhammad. Itu khairun laka Itu lebih baik mimma ajaltu. ajaltu dunya. Itu jauh lebih baik daripada karamah, karamah mukjizat, mukjizat, kenikmatan-kenikmatan yang aku berikan kepadamu di dunia. Nabi Muhammad mendapatkan mukjizat, mendapatkan karamah, pemuliaan dari Allah di dunia, itu ternyata tidak ada apa-apanya bila dibandingkan Dengan yang akan dikaruniakan oleh Allah di hari kiamat atau di alam akhirat nanti. Ayat yang kelima ini punya sababun nuzul. Punya penyebab turun ayat secara tersendiri. Sebagaimana diriwayatkan oleh ibnu Abbas. Urian Nabi, Urian Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu pernah diperlihatkan. Ma Allah ala ummatih ba'dah apa yang akan dibukakan oleh Allah kepada umat beliau setelah atau sepeninggal Nabi Muhammad ini loh Islam ini akan menyebar ke daerah ini Islam itu akan meluas sampai ke daerah ini ini pernah diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika beliau masih hidup dan pembukaan atau pembebasan wilayah-wilayah itu baru terjadi sepeninggal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam fasur Robhalik Ketika Kanjeng Nabi diperlihatkan wilayah-wilayah kekuasaan Islam sepeninggal beliau. Yang sangat luas sekali. Fasurra bi Nabi Muhammad sangat senang. Fanazala Jibril bi qawlih. Malaika Jibril kemudian turun. Membawa firman Allah SWT. Walal akhiratu khairul laka minal ula memang Islam itu akan menyebar ke sana mendapatkan umat Islam akan mendapatkan harta rampasa tapi bukan itu kenikmatan yang hakiki yang lebih besar itu semua akan didapatkan olehmu dan umatmu di hari kiamat nanti di alam akhirat nanti bagaimana peristiwa diperlihatkannya daerah-daerah yang akan dikuasai oleh umat Islam atau dengan kata lain di antara kabar gembira itu dijelaskan bahwa Pernah ditampakkan oleh Nabi Muhammad Romawi dan Persia Padahal Nabi Muhammad Belum ke Romawi Belum ke Persia Tapi sudah diperlihatkan Ini peristiwanya ketika terjadi perang kondak Umat Islam di Madinah akan dikepung Kemudian seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi dari Persia Mengusulkan Bagaimana kalau kita bikin parit Parit itu bahasa Arabnya kondak Ayo disetujui oleh Nabi Muhammad kita bikin parit Akhirnya setiap sahabat mendapatkan tugas untuk menggali parit Sepanjang 5, maaf 10 ziro Kalau 1 ziro itu setengah meter berarti 10 ziro itu sekitar 5 meter Ayo tiap orang menggali 5 meter hondak atau parit Sudah para sahabat kerja bakti Kemudian ada peristiwa ketika penggalian parit itu Ternyata ada batu putih Ada batu putih yang menghalangi terusan parit itu. Dipalu sama sahabat, nggak bisa. Justru palunya yang pecah. Sahabat sempat memutuskan kalau gitu kita cari jalur lain saja. Kita belokkan saja paritnya. Batu ini sangat keras, kita palu mesti kemudian. Palu kita justru yang pecah. Akhirnya sebelum memutuskan itu, enggak kita musyawarahkan dulu. Diikat dengan sabuk, itu salah satunya pada peristiwa perang hondak itu. Umat kalimat Rabbika sidukau wa adla La mubadila li kalimatih Wahuwasami'ul alim. Ini disebutkan dalam kitab Sohih Al-Bukhari Beliau turun kemudian menghunjamkan palunya Total ada tiga kali Dipecah batu itu satu kali Beliau ketika itu mengatakan Allahu Akbar Allahu Akbar Tiap hunjaman batu Kemudian beliau mengatakan Allahu Akbar Telah diberikan kunci-kunci Persia kunci-kunci kerajaan Persia itu telah di, akan diberikan oleh Allah kepada umat Islam. Demi Allah, aku melihat Madain dan istananya yang putih dari tempatku ini. Madain itu ibu kota negara Persia. Persia itu kalau sekarang Iran, nama lamanya Persia. Sama kayak Syam itu nama lama. Kalau di sini mungkin oh, apa yang sudah tidak dipakai lagi. Persia itu di Iran. Iran itu terbunyi di Asia. Asia Tengah, pokoknya yang terakhirnya An-An itu kan Asia Tengah, Iran, Gajakistan, Turkmenistan, Afghanistan, Kauman, Jodipan, Mergan, Polean, Asia Tengah. Beliau mengatakan dalam hunjaman patu yang pertama, Demi Allah akan dibukakan untuk umatku kunci-kunci Persia. Demi Allah saya melihat dari si ini, melihat dari sini ini, kota-kota Madain kota-kota yang ada di Persia termasuk juga ibu kota negaranya yang bernama Madain itu para sahabat kalau dikasih tahu seperti itu dengan penuh keimanan ya akan percaya kalau orang munafik oh Muhammad oleh corong Wong kamu sekarang itu lo kelaparan umat Islam itu ekonominya dibawa kok mau menaklukkan Persia negara adi kuasa ketika itu nggak mungkin itu kalau orang munafik tapi kalau orang beriman percaya Kemudian beliau menghunjamkan batu lagi bismillah dan membaca ayat tadi wa kalimat kalimatu rabbika sidduqaw kemudian beliau memecah sepertiga batu yang kedua. Kemudian beliau mengatakan Allahu Akbar telah diperita telah diberikan pintu-pintu Yaman. Demi Allah aku melihat pintu-pintu Sana'a dari tempatku ini. Sana'a adalah ibu kota negara Yaman ini sepertiga sepertiga dan dikatakan yang sepertiga yang kedua sepertiga yang ketiga adalah habasyah. Habasyah itu le sak menika Ethiopia. Tapi bahasa beliau tidak ditaklukkan, tidak ditaklukkan Habasyah itu. Mengapa Nabi Muhammad mengatakan bagaimana dengan Habasyah? Para sahabat tanya bagaimana dengan Habasyah? Kalau Persia, kalau Yaman akan ditaklukkan, bagaimana dengan Habasyah? Nabi Muhammad menjawab yang maknanya Habasyah biarkan mereka selagi mereka membiarkan kalian maksudnya tidak menyerang kalian dan ternyata Habasyah memang tidak sampai menyerang Nabi Muhammad rajanya langsung beriman yang bernama Najasyi itu dan sholat goe pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah mensolati Raja Najasyi ini karena beliau meninggal di Afrika sedangkan Nabi Muhammad ketika itu berada di, berada di Madinah dalam riwayat yang lain yang dibuka oleh Nabi Muhammad diperlihatkan itu adalah Kaisar-Kaisar maaf kota Kaisar kerajaan apa namanya Kisra itu yang dipimpin oleh Kaisar maaf Romawi Romawi. dan itu dalam riwayat lain diceritakan ketika beliau tiap kali menghunjamkan palunya terlihat cahaya ketika terlihat cahaya itulah Salman Al-Farisi tanya Ya Rasulullah saya melihat tiap paduka ini menghunjamkan palu saya terlihat cahaya Panjenengan Kemudian menggunjamkan palu lagi Terlihat cahaya lagi Terlihat cahaya lagi sebanyak tiga kali Tiga kali diceritakan Ada dalam riwayat lain Salah satunya Syam Yang akan ditaklukkan oleh umat Islam Syam itu nama lama Kalau sekarang kan empat negara itu Empat negara yang legal Satu ilegal Syam itu Suriah Palestina Jordan Kemudian Lebanon Satu yang ilegal negara Israel itu itu syam itu akan dikuasai oleh umat Islam. Ini yang disebutkan dalam sababun nuzul hubungannya dengan surat Ad-Duha ketika dalam peristiwa perang hondak itu bahwa Nabi Muhammad akan dibukakan akan ditaklukkan untuk umat beliau negara-negara adikuasa ketika itu. Ini suatu kenikmatan yang besar. toh ternyata dalam Al-Qur'an surat Ad-Duha ayat 5 di ayat yang keempat disebutkan walal akhiratu khairul minal ula semoga kita diberi dua-duanya oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya hasanah dan fil akhirati juga hasanah semuanya dapat kebaikan mari kita tutup majelis ini dengan doa dan barangkali masih ada potensi setelah kami pulang dari tanah Suci ada potensi doa kita dikabulkan Semoga benar-benar Allah mengijabah doa kita bersama yang akan kita pimpin dan panjenengan dan kita amini bersama amin ya robbal alamin Allah Kh alfatihha Alhamdulillah Rabb al-aman hamdani yavfina amik fi mazide, ya Rabbi na lak alhamduka ma yembagi li Jalali ve dik al-Karim ve azim al-islamik. Allah ma salli ve sallim alla siddina sa Muhammad wa alla alihi wa ashabihi ajma'in. Salatan Madinah, li adai ve النبي ﷺ sallallahu ﷺ Allah ﷺ mejal hajna hajen mabrur ve sajna sajen mashkuru ve zemna zemben muvur ve ticarəna ticarətan tabur ve amalana amalı müteqabbel ﷻ rahmetika ya arham arrahimin Allah ﷻ müteqabbel ve aosul hajna Allah ﷻ müteqabbel ve aosul tuwafna ve sajna ve kufna ve jamratana ve jami ama amil ﷺ min al-akhir ahibi wa azwaji wa dhurriyati wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi alawliya'i wa amwatina wa walidina waj'alhu wasilatan li salahiina wa salahi aba'ina wa salahi dhurriyatina wa salahi jama'atina wa salahi talamizatina wa masajidina ma'ahidina rahmatika ya atina sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Rabbana taqabbal minna waqbalna bisirri alfatiha Allah'u usta'at wa alihi tuklan